Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunya wad din Wa muddaqin Walakunduwana illa ala zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamuddin Wahabad, fā inna asbab al-hadith kitab Allah, wa khair al-hadi hadi Muḥammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa ash-shar al-amur muhdathatuhā, wa kullah muhdathah bidha'ah, wa kullah bidha'ah zulalah, wa kullah zulalah fil Ikhwati fillah 'azana lillahi wa iyyakum alhamdulillah pagi ini eh pagi sore ini kita kembali berjumpa di Masjid Al-Ukhuwah Balai Kota Bandung untuk memulai kajian kitab tentang amalan hati bulan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah yang menjelaskan pentingnya amalan hati Melebihi pentingnya amalan anggota badan. Memperhatikan keadaan hati jauh lebih penting daripada memperhatikan lahiriah kita. Memperbaiki kerusakan hati jauh lebih penting daripada memperbaiki kerusakan fisik. Apa sajakah amalan hati yang nanti akan kita bahas? Ada 17 jenis amalan hati. Saya sebut di awal sebagai promosi iklan. Pertama niat. Kedua ikhlas. Ketiga siddiq. Manasinku adalah jujur. Kejujuran ini termasuk amalan hati. Keempat, tobat. Kelima, sabar. Keenam, iman. Ketujuh, zuhud. Kelapan, tawakul. Bahasa kita ialah tawakal. Kesembilan, takwa. Kesepuluh Ridha. Kesebelas al Huzn atau Kesedihan. Termasuk nanti kiat Mengatasi Kesedihan. Kedua belas Roja. Bukan nama Riyadio kita. Tapi maknanya adalah Berharap atau Harapan. Ketiga belas Al-Khauf Wal-Khasyah. Dua-duanya maknanya takut Khauf Takut Khasyah Takut Tapi ada perbedaan makna Apa perbedaannya nanti dijelaskan pada waktunya Ke 14 Zikr Zikir Yang ke 15 syukur Ke 16 Al-Khusyu Nanti makna khusuh dan kiat meraih kekhusuhan juga kita akan bahas dan yang terakhir adalah al-inabah inabah hanya kembali kepada Allah setelah kita menjauh dari Allah apa bedanya dengan tobat? beda apa bedanya? nanti kita bahas pada waktunya itulah ke-17 amalan hati yang kita akan bahas. Kita mulai sekarang dari pembahasan amalan hati yang pertama yaitu niat. An-niyyatu lughatan nawasyai'a yanwihi niyatan qasadahu wa azama alaih. Niat secara bahasa berasal dari kata nawa Nawa syai'a Fi'il mudurnya yanwi Nawa yanwi Niyatan Niatnya masdar Maknanya secara bahasa lah Bermaksud Dan bertekad Tentang sesuatu Ini dijelaskan Di dalam Al-Qamusul Muhyid Fasal nun bab waw dan ya juga dijelaskan oleh Ar-Razi dalam kitab Mukhtarus Sihah tentang makna niat wa lafzhun niyyah fi kalamil arab min jinsil qasdi wal iradah wa nahwi dzalik lafzh dalam bahasa arab menurut pemahaman orang arab adalah Lafad dengan makna Al-Qasdu wal-Irodah Bermaksud dan berkehendak Atau yang sejenis dengan makna itu Bermaksud, berkehendak, berkeinginan, berencana Atau yang sejenis itu maknanya Itu makna niat secara bahasa Ada niat menurut Penjelasan para ulama Niat secara Etimologi Kalau tadi terminologi Kalau tadi Menurut bahasa sekarang Menurut istilah para ulama Ada Dua jenis Makna atau penjelasan Pertama Tamizul ibadat Ba'diha an ba'd kata tamizis Salatid zuhar min Salatil asar mathalan aw tamyizil sholah aw tamyizil ibadah minal adat wa nahwiha yang pertama adalah untuk membedakan satu jenis ibadah dengan jenis ibadah yang lainnya contoh umpamanya Sholat duhur dan sholat asar. Kedua-duanya tata cara pelaksanaannya persis sama. Empat rokaat dan sama-sama disirkan. Lalu apa yang membedakan apa itu sholat duhur atau sholat asar? Niat kalau dilaksanakan di waktu yang bersamaan. Seperti contoh umpamanya di antara zuhur dan asar karena ada udhur syari. Empat roka'at pertama, empat roka'at kedua. Pelaksananya persis sama. Apa yang membedakan? Niat. Atau yang wajib dengan yang sunnah. Orang setelah adhan subuh masuk masjid, lalu sholat dua roka'at. Salat apa itu? Mungkin salat tahiyatul masjid, mungkin salat sunnah kubah subuh, mungkin salat syukurul wudhu, mungkin salat subuh. Empat-empatnya bilangan rokaatnya sama, dua rokaatnya. Tata cara pelaksanaannya juga sama. Apa yang membedakan niatnya? Oleh karena itulah, maka niat adalah pembeda antara satu jenis ibadah dengan jenis ibadah yang lainnya. Atau membedakan antara ibadah dengan adah, adat kebiasaan. Umpamanya seseorang mandi pada hari Jumat. Tata cara mandinya sama, biasa Seperti sebelumnya dia Membasuh anggota-anggota wudhu terlebih dahulu Setelah itu dibanjur seluruh tubuh Apakah itu ibadah? Ataukah ada? Ada itu kebiasaan Tergantung niat Kalau dia niat itu untuk mensucikan dirinya Dari hadat besar Karena dia junub Atau dengan niat Mau melakukan Sholat Jumat dan diperintahkan Mandi oleh Nabi SAW Niatnya seperti itu Maka mandinya adalah Ibadah Tapi kalau dia niat mandi Itu karena gerah Atau karena Kotor Habis nyangkul Habis babat rumput atau karena mau bepergian bertemu orang penting yang bila tidak mandi itu khawatir mengganggu keharmonisan komunikasi dengan sang tamu umpamanya makanya dia mandi maka mandinya hanya adat mandinya hanya kebiasaan dan tidak bernilai ibadah sama-sama mandinya tapi yang membedakan adalah niat. Yang satu ibadah, yang satu adalah eh, adat kebiasaan. Ya, ini makna niat yang pertama, yaitu pembeda baik pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua, pembeda antara ibadah dengan adat. Makna kedua tamyizul maqsu dibil amal a al ma'mululah hal huwa lillah wahdahu la syarikalah am lillah walighairi am lighairi yang kedua niat itu membedakan tujuan dari beramal apakah Tujuan dari amal itu dimaksudkan Murni karena Allah SWT, Atau dibagi dua Sebagian karena Allah Sebagian untuk kepentingan dunia Dipuji orang umpamanya Dibayar umpamanya Dapat jabatan, kedudukan umpamanya Atau murni untuk dunia Apa yang membedakan? Niat oleh karena itulah, maka niat memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama untuk membedakan satu jenis ibadah dengan ibadah lain atau membedakan antara ibadah dengan adat. Yang kedua, fungsi niat untuk membedakan mana yang ikhlas karena Allah SWT atau karena selain Allah SWT. Berkata Al-Imam uh, Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang niat. Wa haqiqatun niyah. Hiyya khasdul kalbi ila ma yarahu muafiqan lil gardil matlub. imma fil hal au fil ma'al. Hak. Hakikat dari niat kata Al-Ghazali ini beliau jelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan ini juga di novel Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari. Hakikat niat adalah ya tujuan hati kepada apa yang dia lihat sesuai dengan yang diinginkannya. Maksud hati, tujuan hati sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang memiliki niat tadi Kalau yang dia inginkan hanya rida Allah SWT Maka akan ditujukanlah amal itu untuk itu Kalau untuk dunia amalnya akan dia niatkan untuk itu Inilah penjelasan tentang makna niat Baik secara bahasa ataupun secara istilah Adakah kata-kata niat Di dalam Al-Quran Dijawab tidak ada Kalau dalam hadis banyak Innamal a'malu bin niat Hanyalah amal itu tergantung Daripada niat, itu hadis Ada niat Lahijrata ba'dal fat Illa jihadun wa niyah Walakin jihadun wanniat. Tidak ada lagi kewajiban hijrah setelah ditaklukkannya kota Mekah. Yang ada jihad dan niat. Itu hadis. Hadis banyak memuat kata-kata niat. Adapun dalam Al-Qur'an tidak ada satupun ayat yang mengandung kata-kata niat. Tidak ada sama sekali. Apakah berarti... Niat ini... Tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Padahal niat itu fondasi bagi semua amalan. Salah niat... salahkah orang yang... Mengamalkan amalan tersebut sekalipun amalannya baik. Ini sudah kita jelaskan pada bulan yang lalu. Amalannya bagus niatnya buruk yang Allah lihat dan nilai adalah niatnya fa wailul li al-musallin wail bagi orang yang sholat jadi amalan zahirnya bagus yaitu sholat tapi oleh Allah diancam dengan wail kenapa salah satunya la walladzinahum yura itu orang yang riya dalam salatnya salah niat Sholat yang begitu agung berubah menjadi maksiat Makanya diancam oleh Allah dengan wail Jadi Niat itu sangat fundamental Sangat mendasar Sangat penting Maka Mustahil tidak dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran Akan tetapi niat di dalam Al-Quran tidak diungkapkan dengan kata-kata niat Tapi diungkapkan dengan kata-kata pertama Irodah Irodah itu kehendak atau keinginan Karena tadi sudah dijelaskan Makna niat adalah keinginan Makna niat adalah kemauan Makna niat secara bahasa adalah kehendak Makanya Al-Quran mengungkapkan niat dengan kata-kata irodah. Dan ini banyak. Contoh, dalam surah, dalam Al-Quranul Al Karim, dalam surah Ali Imran, ayat 152. Minkum mayyuridul dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Makna menginginkan di sini adalah meniatkan amalannya untuk dunia. Ada juga yang meniatkan amalannya untuk akhirat. Lihat di dalam ayat ini diungkapkan dengan irodah dalam surah al-anfal ayat 67 Allah berfirman: "Turidu na dunya, wallahu yuridul akhirah." Kalian menginginkan harta dunia Sedangkan Allah menginginkan akhirat Ini terjadi ketika Setelah perang badar kaum muslimin menang Orang kafir banyak yang gugur Di medan perang Ada juga yang kabur Dan ada yang tertawan Nah terus bagaimana memperlakukan tawanan-tawanan ini nih? Ada yang mengusulkan Buncit telah ngarah terjadi sesekelan bisa kita terjemahkan sembli saja sudah bunuh biar tidak menjadi apa sesekelan penghalang gitu ya sesekelan teh kalau umpamanya kita ada luka di tangan gitu lukanya infeksi parah maka suka timbul sakit di ketiak ngejendol dalam bahasa Sunda disebut apa sesekelan saya nggak tahu bahasa kedokterannya apa dan apa sebabnya tanyakan ke dokter jangan ke saya dan sesekelan itu mengganggu banget sakit ngejendol lagi gitu kan nah agar Orang kafir yang ditawan itu Tidak jadi sesekelan Bagi kita di masa yang akan datang Bunuh saja Ada lagi yang menyatakan Lepaskan saja Toh Mereka saudara kita Kawan kita, bekas tetangga kita Ada lagi yang menyatakan Minta tebusan Sejumlah tertentu yang sesuai dengan kualitas atau kedudukan sitawanan itu di kalangan kaumnya. Lalu sepakat para sahabat ingin minta tebusan agar ya melemahkan ekonomi musuh, kedua memperkuat ekonomi kita, ya dan seterusnya. Tapi Allah azza wajalla Memerintahkan untuk melepaskan demikian saja. Bebaskan. Sebagian kaum muslimin tidak setuju ingin minta tebusan. Allah menurunkan ayat. Turiduna aradha dunya. Wallahu yuridul akhir. Kalian menginginkan kesenangan dunia. Harta dunia. Artinya turiduna aradha dunya ini kalian meniatkan. Ya. Meminta tebusan dari musuh tersebut untuk kesenangan dunia, untuk keuntungan duniawi. Berdasarkan hal itulah, maka irodah maknanya niat. Niat oleh Allah Azza SWT diungkapkan dalam Al-Quran dengan lafad irodah. Juga dalam surah Al-Kahfi 28 Allah berfirman wasbir nafsaka maalladziina yad'una rabbahum bilghadaaati wal'ashyi yuriduna wajha. Kata Allah Azza wa Jalla sabarkan dirimu beserta orang-orang yang selalu menyeru kepada Allah baik pagi ataupun petang. Yuridu Yuriduna wajah karena menginginkan wajah Allah Makna menginginkan wajah Allah Meniatkan semua ibadah yang dia lakukan pagi atau petang itu Hanya untuk meraih wajah Allah Azza wa Jalla Ini yang pertama Niat di dalam Al-Quran kadang-kadang diungkapkan dengan lafad Irodah Kedua Kadang-kadang oleh Al-Quran Niat itu diungkapkan dengan Lafad Ibtigha Makna asal ibtigha adalah Bisa mencari, bisa berharap Allah Azza wa Jalla Berfirman Illa batigha awajhi rabbihil A'la Terus juga Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 265 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ إِبْتِغَوْا مَرْضَاتِ اللَّهِ Perumpamaan, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah إِبْتِغَوْا مَرْضَاتِ <اللَّه> Karena mencari keriduan Allah Makna ibtiqo, meniatkan infaknya itu untuk meraih ridu Allah SWT juga diungkapkan dalam Surah An Nisa 114. Allah berfirman, La khayra fi kathir min najwa hum illa man amarobisodakatin atau ma'arufin atau islahim bain nas wamayyaf al-dalika ibtiga amaratillah fasufa nuatihi ajaran agung. Kata Allah. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan berbisik-bisik dengan mereka. Jadi, berbisik-bisik di antara sesama manusia dan tidak melibatkan orang yang ketiga enggak baik itu. Ada bertiga berempat kita hanya berbisik kedua orang, keseorang seorang merebet-rebet, ah umpamanya begini. Yang lain tidak, enggak boleh. Tidak ada kebaikan dalam hal itu. Keburukannya ada. Kecuali orang yang memerintahkan sodakah. Kalau di hadapan orang banyak. Tuh tolong kasih si itu. Dia bisa malu kan. Maka kita berbisik. Itu kelihatannya susah. Tolong kasih. Boleh. Aum ma'rufin atau melakukan perbuatan yang baik dibisikkan dalam rangka menjaga diri dari ria. Atau mengislahkan di antara sama manusia. Wa mayyaf anu thalik. Wa mayyaf anu thalik. Siapa yang melakukan hal itu? Ibtiqa amaratillah. Karena mengharapkan rizu Allah. Ibtiqa. Maksudnya ibtiqa meniatkan semua perbuatan itu. Untuk meraih ridha Allah, فَصَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا نَظِيمًا Maka kami akan berikan kepada orang itu pahala yang sangat agung. Jadi Al-Quran menjelaskan niat dengan dua ungkapan. Pertama, irodah. Yang kedua, ibadihah. Dan itu banyak ayat dalam Al-Quran yang mengandung dua kata tersebut Walhasil Tentu saja Al-Quran Berbicara tentang niat Al-Quran Menerangkan tentang niat Al-Quran memberi perhatian Terhadap niat Karena niat adalah fondasi Bagi semua amalan Cuma niat Oleh Al-Quran diungkapkan Dengan lafad Irodah atau Ibetiqah Adapun hadis ah kalau hadis banyak yang mengungkapkan kata-kata niat. Contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasul alaihi salat bersabda bin niat, innama al a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in im ma nawa fa mangkanat hijratuhu ila dunya yusibuha Awim roatin yan kihua fahijratuhu ilama hajarilai. Hanyalah amal-amal itu bergantung kepada niat, dan hanyalah setiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan niatnya. Maka siapa orang yang niat hijrahnya untuk dunia yang ingin diarahi? Atau karena wanita yang ingin dia nikahi eh, Siapa orang yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya Maka dia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya Tapi siapa orang yang hijrahnya Kepada dunia yang ingin dia miliki Atau kepada wanita yang ingin dia nikahi Maka hijrahnya sesuai dengan niatnya InsyaAllah Taimin Rahimahullahu Ta'ala menyatakan Perkataan innamal a'malu bin Hanyalah amal itu dengan niat Maknanya setiap amalan pasti dengan niat Tidak ada amalan tanpa niat Sehingga berkata para ulama Lau amara amaran allahu ayya'mala Biduni niatin faqad Seandainya Allah memerintahkan kita untuk beramal tanpa niat Berarti Allah memberikan beban kewajiban kepada kita yang tidak mampu kita lakukan Orang tidak bisa berbuat suatu amalan tanpa niat Tidak Pasti semua amalan dengan niat, orang tidur Apa niatnya? Eh, mungkin istirahat Mungkin karena ngantuk Atau mungkin karena menghindari Orang jadi pura-pura tidur Atau ingin benar-benar tidur Orang datang ke masjid Ada yang Benar mau ibadah Baik sholat ataupun ngaji Ada yang Mengamalkan omongan ustad Dengan cara yang salah Ambil yang baik, buang yang Buruk dari rumah pakai sendal butut pulang-pulang pakai sepatu yang bagus bangsat ya teteh gening ada orang yang datangnya ke masjid itu sekedar iseng apakah dia ada niat iya niatnya apa iseng iseng itu sendiri merupakan niat. Hanyalah setiap amalan disertai dengan niat. Dan hanyalah setiap orang memperoleh balasan sesuai dengan niatnya. Ini kata-kata hadis yang memuat kata-kata niat. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih Bukhari. Kedua, hadis yang tadi saya singgung sedikit dari Ibnu Abbas sholli alaihi Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Alahijrata ba'dal fathi, walakin jihadun waniyah wa idastung virtum Tidak ada kewajiban hijrah setelah ditaklukkannya kota Mekah, karena Mekah sudah menjadi kota Islam. Dikuasai oleh kaum muslimin. Bebas lagi beribadah. Tidak ada tekanan. Tidak ada intimidasi. Tidak ada risiko. Maka enggak ada lagi kewajiban hijrah dari Makkah ke Madinah. Para ulama. Di antara Al Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dalam kitab Jamil Ulum Wal-Hikam. Menyatakan. Hadis ini mengisyaratkan bahawa Mekah akan menjadi negeri Islam selamanya sampai hari kiamat. Ini juga dinukil oleh Imam oleh Syekh Al-Bassam dalam kitab Tauḍīhul Ahkām Syarah Bulūghul Marām. Jadi, lā hijratu ba'dal fatri tidak ada lagi kewajiban hijrah setelah Fathu Mekah. menunjukkan Mekah selamanya akan berada di tangan kaum muslimin sampai hari kiamat sampai pada saat ketika Kaabah dihancurkan, yang menghancurkan Kaabah juga bukan orang kafir, tapi seorang penguasa atau khalifah Muslim yang fasik, yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi julukan dengan sebutan Zushuayqatayni. Makna Zushuayqatayni adalah pemilik Dua betis yang kecil. Nanti di akhir zaman. Yang menjadi khalifah pemimpin seluruh kaum muslimin di dunia ini. Seorang bangsa Habshi. Berkulit hitam. Dua betisnya kecil. Makanya disebut Duswayqatain. Dialah yang kemudian meruntuhkan Ka'bah. Ka Muslim tapi. Tapi yang fasik. Dan itu nanti di akhir zaman. Semua dalil-dalil yang ada yang berkaitan dengan Kaabah menunjukkan Kaabah dan Mekah sejak difutu, di, dikuasainya Mekah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa foto Mekah sampai kiamat itu akan tetap berada di bawah kekuasaan kaum Muslimin. Tidak akan pernah jatuh ke tangan orang-orang kafir. Makanya beliau menyatakan lahirat albaad al-fat ini selamanya tidak ada batasan waktu. Tidak ada kewajiban hijrah dari Mekah setelah dikuasainya kota Mekah. Bahkan Mekah dan Madinah ini dua kota yang akan menjadi tempat perlindungan kaum muslimin dari kejaran siapa? Dajjal, laknatullahi alaih. Nanti ketika Dajjal ini keluar. Berlindungnya di mana? Di Mekah, Madinah. Dajjal gak bisa masuk ke kedua kota itu. Ini menyatakan bahawa Mekah itu tidak akan pernah lagi jatuh ke tangan orang-orang kafir Tidak ada hijrah setelah fuduh Mekah yang adalah jihad dan niat Maksudnya jihad dan niat untuk jihad Wa fangfiru, Maka apabila kalian diminta untuk keluar berperang oleh imam kaum muslimin Maka pergilah kalian Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini menerangkan atau menggunakan kata-kata niat. Walakin jihadun wadiyah. Yang ada adalah jihad dan niat. Hadis ketiga. Diterima dari Ummu Salamah radhiyallahu anha Rasul saw bersabda: Ya'uzu 'aidun bil bait, fayabghu Allah baghfan. Faida kau bibeidaa min al-arad khusifah Kata Nabi saw ada satu rombongan kaum muslimin yang berlindung di Ka'bah. Lalu Allah mengutus satu pasukan pemburu. Pasukan pemburu ini orang jahat. Apakah kafir? Belum tentu kafir. Ada yang kafir, ada yang muslim, tapi muslim yang lemah iman, jahat, dipaksa untuk memburu pasukan itu. Pasukan yang diburunya adalah pasukan kaum muslimin. Mereka terdesak dan berlindung di Ka'bah. Faidah kano baidah amin al arad ketika pasukan pemburu ini berada di al baidah min al arad al baidah mananya di sebuah tanah yang lapang tidak ada pohon tidak ada bangunan tidak ada yang cembung ataupun yang cekung rata kusif habibim mereka pasukan pemburu itu di di dibebaskan ke tanah. Nah, no, dibebaskan teh di di kepada tanah. Di apa? Dibenamkan ke dalam tanah. Diamblaskan ke dalam tanah, terkubur pasti semua. Fakultu aku berkata kata Ummu Salamah. Ya Rasulullah, fa kaifa bi man kariha? Wahai Rasulullah, Bagaimana dengan orang yang terpaksa? Inilah yang menyebabkan sebagian ulama menyatakan pasukan pemburu ini tidak semuanya kafir. Ada yang muslim, tapi ikut menyerbu bersama rombongan orang-orang kafir. Yang diserbunya kaum muslimin yang soleh yang berlindung di balik Ka'bah. Muslim yang ikut memburu ini terpaksa. Kalau nggak ikut memburu dibunuh. Diintimidasi, di, di ah, segala macam. Dengan resiko yang mengerikan, akhirnya mereka terpaksa saja ikut. Bahkan, di dalam hadis lainnya, dikatakan bagaimana dengan Ahlul Aswak. Bagaimana dengan Ibn sabil Jadi, ada orang yang sedang jalan, musafir, pas ada di sana, berpapasan dengan kaum tersebut, ikut diamblaskan. Ada ahlul aswak orang yang serang dagang di sepanjang jalan itu. Lewat pasukan itu ikut amblas. Nah, bagaimana itu dengan orang-orang seperti itu? Maka berkata Nabi SAW Yukhsafu <-tuh> bihi ma'ahum walakinahu yub'athu yawmal qiyamati ala niyatihi. Mereka tetap akan diamblaskan, dibenamkan ke dalam tanah akan tetapi mereka akan dibangkitkan lagi pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka masing-masing. Disebut di sini ala niyatihi. Ada kata-kata niat. Jadi yang terpaksa dosanya berbeda dengan yang sukarela. Matinya di tempat yang sama, pada waktu yang sama, dengan sebab kematian yang sama. Apakah nasibnya di akhirat juga sama? Tidak. Beda. Tidak sama alias beda. Apa yang membedakan? Niatnya. Sebuah bangunan di sana tempat maksiat seperti diskotik, ada yang mabuk. Ada yang mabuk minuman, ngedrugs, joget-joget dan tiba-tiba terjadi gempa, ambrul semuanya mati. Apakah ada nggak orang yang soleh di sana dan kemudian masuk surga? Mungkin ada. Siapa dia? Mungkin pertama adalah petugas yang akan menswiping merazia obat-obat terlarang ke sana. Nasuk. Polisi atau Satpol Sat, PP atau yang sejenisnya. ya, Atau dari BNN. Masuk ke sana. Diperiksa semuanya. Yang lagi mabok, yang lagi joget, semuanya diperiksa. Ditasurin. Siapa yang bersalah nanti ditangkap. Tiba-tiba gempa, kemudian runtuh, kemudian sama-sama polisinya juga mati. mati di tempat maksiat. Apakah pasti semua yang ada di sana berdosa? Enggak, sesuai dengan niatnya keberadaan dia, niat itu di sana mau ngapain? Kalau menikmati suasana yang maksiat jelas berdosa, apalagi terlibat. Tapi kalau umpamanya dia petugas yang memang mau merazia obat-obat terlarang atau mau mengamankan orang tertentu atau polisi yang memburu buronan yang ada di sana. Pas sampai di sana runtuh mati. Maka mereka walaupun matinya di tempat yang sama pada waktu yang sama dengan sebab yang sama yaitu tertipar runtuhan, akan tapi kelak di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Itu diantara beberapa hadis yang memuat kata-kata niat. Hadis yang lainnya banyak. Tapi beberapa hadis yang tadi disebutkan pun lebih dari cukup bagi kita untuk menjelaskan hadis-hadis banyak yang memuat kata-kata niat. Al-Quran sudah hadis, sudah sekarang kita beralih kepada ucapan para sahabat dan para ulama. Karena sesuai dengan ayat Fas'alu ahla zikri kuntum, La ta'alamun Bertanyalah kalian ke ahlinya Kalau kalian tidak tahu Siapa yang ahli tentang perkara ini? Para ulama Para sahabat Pertama yang paling tahu Allah Al-Quran Kedua nabinya Rasulullah SAW hadir Ketiga siapa? Para sahabat Keempat siapa lagi? Para ulama Setelah para sahabat Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an la amala liman la niyyata lahu wala ajra liman la hasabata lahu Tidak ada amalan bagi orang yang tidak memiliki niat dan tidak ada pahala bagi orang-orang yang tidak ada keikhlasan dalam niatnya Ungkapan Umar bin Khattab ini dikutip oleh imam Ibn Rajab dalam kitab Jamil Ulm Wal-Hikam. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Yub'athu yawmal qiyamati Ala niyatihim Manusia akan dibangkitkan Pada hari kiamat bergantung Kepada niat mereka masing-masing Berkata Imam Sufyan Al-Thawri Rahimahullah Imam Sufyan Al-Thawri seorang imam yang Oleh para ulama diberi gelar dengan gelar Syekhul Islam Syekhul Islam gelar yang diberikan hanya kepada orang yang menguasai seluk-beluk seluruh ilmu syariah. Ilmu-ilmu syariah. Dikuasai secara mendalam. Tidak ada yang tidak dikuasai. Ahli tafsir disebut mufasir. Ahli hadis disebut muhadith. Ahli fiqh disebut faqih. Ahli sejarah disebut muarikh. Kalau menguasai seluruh bidang, disebut syekhul Islam. Dan salah satu yang bergelar Syekhul Islam oleh Imam Sufyan Ath-Thawri rahimahullah taal berkata Imam Sufyan Ath-Thawri ma'alaz tu shay'an ashad min niati li taflatu alaiya kata Imam Sufyan Ath-Thawri tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku dibanding meluruskan niatku. Bayangkan orang sekali berimam Sufyan Al-Tawri saja mengakui, mengobati, meluruskan, memperbaiki yang paling berat itu memperbaiki, meluruskan hati kita. Mengobati hati. Padahal zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Ilmu itu menjadi barometer amalan. Kalau ada orang pada saat itu berilmu, itu sudah dijamin amalnya itu sesuai dengan ilmu. Seluruh ilmu itu sudah diamalkan. Sejak zaman para sahabat sampai zaman generasi tiga generasi terbaik, para sahabat tabiun dan tabiin dan tabiun tabiin, itu sudah diamalkan. Kalau umpamanya Imam Ahmad menyusun kitab Musnad Ahmad berisi puluhan ribu hadis. Seluruh isi hadis dalam musnad itu sudah menjadi kebiasaan beliau, sudah diamalkan itu. Imam Bukhari, Ummu Amiyyah, Kitab Sahih Bukhari. Itu seluruh isi hadis yang dalam Kitab Sahih Bukhari itu sudah diamalkan. Kalau belum mampu mereka amalkan mereka tidak berani mengajarkan atau menuliskannya dalam kitab. Berkata Ibn Umar radhiyallahu anhu. Apabila salah seorang di kalangan kami hafal surah Al-Baqarah dan Ali Imran jallabi bi'a'yunina Orang itu begitu mulia dalam pandangan kami Dua surat terpanjang Al-Baqarah dan Ali Imran Hafal, dia mulia Perkataan Ibn Umar diantar dikutip oleh Syekhul Islam dalam kitab Muqaddimah Usulit Tafsir dan kemudian disyara oleh para ulam di antara. Sya'aluthaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan apa sebabnya? Sebab hafalan pada saat itu berbanding lurus dengan amalan. Apa yang sudah dihafal pasti sudah diamalkan. Makanya para ulama zaman dahulu itu. Kenapa begitu mulia, terhormat dan agung dalam pandangan murid-muridnya? Karena ilmunya sebanding dengan amalnya. Jadi bukan sekedar ilmunya yang tidak tertandingi. Sekaligus amalnya juga. Hesek di Udak Nateta. Hesek di Sarwa Anan Beda dengan zaman sekarang. Ya. Banyak Ustadz. Hafal Quran banyak. Hafal banyak hadis banyak. Hafal banyak kitab ada banyak. Apakah amalannya setinggi itu? Enggak. Seringkali muridnya jauh lebih rajin ibadahnya daripada Ustadz seringkali akhlaknya lebih mulia daripada akhlak ustaznya makanya kurang berwibawah ya walaupun ilmunya tinggi tapi amalnya ah kagoda geneh ku muridna okay. nah imam sufyan atsauri bergelar Syekhul islam kebayang amalnya kayak gimana tapi beliau menyatakan tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku dibanding mengobati niatku. Meluruskan niatku. Fa'inna hattaflatu alaiya. Karena seringkali dia terkalahkan oleh hawa nafsunya. Berkata Thabit Al-Banani. Niatul mu'min ablag min amalih. Inal mu'minayyinwi ayy suman nahar wa yuhrjumin malihi fala tabi'uhu nafsuhu 'ala dalik fani yatu min amali niat seorang mu'min itu lebih dahsyat daripada amalnya kadang hanya niat bisa meraih pahala tanpa amalan sebaliknya amalannya capek berat tapi enggak dapat apa-apa Salah satu contohnya pernah dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan contohnya banyak Tanpa beramal hanya dengan niat pahala diperoleh Seperti seseorang yang terbiasa salat berjamaah di masjid selalu itu suatu saat Pas mau sholat berjamaah der hujan besar. Akhirnya dia tidak ke masjid dan sholat di rumah sendiri. Amalannya tidak dia lakukan yaitu berjamaah di masjid enggak. Pahalanya dapat enggak? Dapat pahalanya. Seseorang terbiasa saum Senin Kamis. Suatu saat pas hari Senin dia sakit sehingga tidak saum. Atau safar sehingga tidak saum Amalnya tidak dilakukan Pahlanya dapat enggak? Dapat, hanya dengan niat Nabi SAW pun pernah menyatakan Bahwa ada seorang mukmin yang kaya raya Kekayaannya banyak Bro di juru, bro di pantau Ngalayah di tengah imah Lubak, libuk, napikan kata, kalepok Saking banyaknya Selain kaya raya Dia juga dermawan Tukang tutulung kanu butuh Tatalang kanu susah Tukang meremaweh kapapada manusia Tidak pelit Tidak sedit Tidak buntut kasiran tidak keket merengkel Cap jahe meregehese Pokoknya Dalamawan Ada yang ngebangun masjid Dia sumbang sampai selesai Ada yang ngebangun pesantren Dia bantu sampai selesai Ada kegiatan-kegiatan dakwah, nih Dari saya anunya Biayanya Dan seterusnya pokoknya luar biasa Ada orang Muslim miskin Melihat kepada orang kaya yang tadi, dia kabita. Itu orang yang sudah kaya juga bager, ahli ibadah, akhlaknya mulia, juga dermawan. Lalu dia bertekad, seandainya saya sekaya dia, saya pun akan beramal seperti dia. Dan itu sudah dibuktikan, punya 10 ribu, 2 ribu infak sodakoh. Punya 20 ribu, 5 ribu infak swadkoh. Punya 40 ribu, 10 ribu infak swadkoh. Pokoknya berapapun uang yang dia miliki infak swadkohnya itu selalu keluar. Apalagi kalau bos sudah punya kekayaan sebesar kekayaan tadi orang tadi, maka dia menyatakan seaneh sesekaya dia saya pun akan bager seperti dia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia memperoleh pahala yang sama dengan pahala orang kaya yang dermawan tadi. Amalnya tidak, tapi ada niat dan niat ini benar, maka dia dapat pahala dari niatnya. Sebaliknya ada orang yang kaya raya tapi hura-hura. Kekayaannya banyak, kekayaan dipakai maksiat, pakai berbuat dosa, dipakai bersenang-senang. Setiap hari selalu makan di restoran termewah. Selalu menginap di hotel termewah Hotel bintang tujuh Sampai liar Kemana-mana selalu digiring Diiringi oleh wanita-wanita cantik Nyaris kedua kakinya tidak pernah menginjak tanah Bukan terbang, bukan kuntilanak Tapi ya dari rumah Dari keramik langsung pakai mobil Sampai di tempat tujuan Dikelar karpet merah umpamanya ya. Hidupnya senang, happy. Nyaris gak pernah sedih, gak pernah menderita. Gak pernah sengsara, gak pernah mengalami kesulitan. Senang-senang. Ada orang miskin, kabita atas. Lalu dia berangan-angan. Seandainya saya sekaya dia, saya pun akan hura-hura senang-senang seperti dia. Maka kata Nabi selesai Dia memperoleh dosa yang sama Dengan orang tersebut Amalnya tidak Senang-senangnya tidak Hura-huranya tidak Dosa maksiatnya tidak Karena tidak mampu Tapi dosanya dapat Makanya dikatakan Niatul mu'min ablag min amali Niat seorang mu'min jauh lebih hebat Lebih dahsyat Lebih Menjangkau daripada Amalnya Nah Ini Tabith Al-Banani ini Mengungkapkan kata -kata, Kalimat yang mengandung kata-kata niat Dan banyak lagi Ucapan ulama-ulama lainnya yang di dalam Kalimatnya ucapan yang mengandung kata-kata Niat Ya ah Pembahasan tentang niat ini belum selesai Kita nanti akan bahas apa pengaruh niat terhadap amalan ya kemudian nanti juga ada penjelasan apakah niat ini hanya murni amalan hati atau boleh ditunjang dengan amalan lisan nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang untuk sekarang mah cukup sampai di sini saja dulu Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita teruskan, sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya-jawab. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Afan minta tolong umumkan pengumuman tentang donasi buku saku iftar pengadaan musab dari Yayasan Terbiatul Sunnah. Iya, ikhwan dan ahwat sekalian, kita sebentar lagi akan memasuki Ramadan dan juga akan ada beberapa proyek sosial selain proyek dakwah. Uh, oleh karena itu Dibutuhkan beberapa Partisipasi dari Ihwan dan Ahwat Berupa donasi Kita akan membagikan buku-buku saku Kita adakan buka Saum bersama Dan untuk itu ya uh, Membuka kesempatan untuk Investasi akhirat Siapa ingin sonaqah jariah ya, Silakan terlibat Dalam pengumpulan Donasi untuk hal-hal tadi yang berminat bisa menghubungi panitia ya. Di sini ada nomor teleponnya, tapi panjang tayang haranya maca kenaoge okay. dan tidak akan dihafal. Nanti aja hubungi panitia di sini atau nanti hubungi saya, nanti saya sampaikan ke panitia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana caranya menentukan niat yang baik saat kita menuntut ilmu dunia? Misal, ilmu dalam perkuliahan. Dan jika sebagian orang mengatakan, niatkanlah untuk mencari Allah, bisakah dijelaskan menurut pandangan Ustaz mengenai pernyataan tersebut? Bisa. Dia tidak menanyakan bagaimana. Pertanyaan bisa apa tidak? Bisa. senda umpamanya ilmu kedokteran ilmu umum bagaimana niatnya lihatkan itu untuk menolong orang nanti kalau saya sudah jadi dokter saya akan bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar yang memang sebab-sebabnya hissi dan dibolehkan secara syar'i itu ilmiah empiris, masuk akal, logis, ada hubungan sebab akibat antara penyakit dan obat yang diberikan. Seperti itulah. Contohnya seperti itu, ya. Kalau umpama kita eh uh, menguasai bidang IT atau mempelajari bidang IT, niatkan saya untuk membantu dakwah ilmu yang saya kuasai di bidang IT. Dengan kemampuan IT saya dakwah semakin menyebar. Tanpa IT bisa nggak kita bikin radio, me mengupload rekaman-rekaman ceramah kajian ke dalam internet, bisa nggak memprotek website kita dari para hackers yang berusaha merusak dan seterusnya nggak bisa. Itu salah satu contoh niat yang benar ketika menuntut ilmu dunia. Selama ilmu dunia tersebut Memang ada manfaatnya Bagi kemaslahatan umat Seperti kedokteran, seperti IT Seperti teknologi Seperti bahasa Termasuk bahasa asing Atau umpamanya Apalagi ya Kecuali kalau ilmu umum tersebut Ilmu yang benar-benar maudarat Maka gak boleh Seperti mempelajari ilmu filsafat Seperti mempelajari ilmu sihir Seperti mempelajari ilmu sulap karena sulap itu ngebohongin orang dan seterusnya maka itu tidak boleh. Tapi selama itu ada maslahat untuk umat maka bisa diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita diundang oleh tetangga yang kafir untuk memenuhi undangan pernikahan, bagaimana sikap kita sebagai muslim? Memenuhi undangannya enggak masalah. Yang jadi masalah acara di undangan tersebut. Yang dipastikan banyak dosa, banyak maksiat, mungkin makanannya banyak yang haram. Ada daging babi, ada minuman-minuman keras, ada ikhtilat, ada musik, ada dansa-dansi, dan seterusnya. Itu yang bikin masalah. Jangankan orang kafir diundang oleh orang muslim tapi acaranya banyak maksiat gak boleh datang. Bagaimana menjaga niat agar tetap lurus Baik Karena kadang kalau niat baik Bisa berubah menjadi tidak baik Agar niat, niat lurus Jangan be belok Jangan bengkok Maka akan lurus <laughs> Maknanya jaga niat tetap karena Allah Bagaimana caranya ya Caranya pertama pelajari dahsyatnya keutamaan niat niat yang lurus agar kita kabita kedua perdalam bahaya kebinasaan yang akan teralami bila niat ini bengkok tercampur riyah syirik ujub takabur atau yang sejenisnya sehingga kita takut Eh, takut ya kalau niat gak benar itu kayak begitu Dan itu memotivasi kita Ketiga, perdalam pemahaman kita -husna. Karena apa? Karena niat ini ber berbanding lurus dengan iman Dan iman berbanding lurus dengan ilmu Terutama ilmu tentang Allah Tentang asma dan sifatnya Semakin mendalam pengenalan kita Tentang asma dan sifat Allah Semakin tertanam iman, semakin hebat unsur-unsur keimanan tertanam dalam diri kita. Tawakal, ikhlas, gitu ya, uh, khushiyah, roja, mahabbah itu akan semakin menguat. Allah berfirman, Innama min ibadil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba, hanyalah orang-orang berilmu. Ilmu ini punya efek. Untuk menanamkan rasa takut, rasa cinta, rasa roja, rasa tawakal, termasuk rasa ikhlas. Pelajari asma Allah dan sifat-sifatnya secara mendalam. Keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan keikhlasan kepada kita. Rabbana la tuzik ba'da ba'da'id hadaitana dan seterusnya. Ya muqalliba Allahumma ya muqallibal qulub thabit qalbi ala zilib. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakka Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah berikan kepada hati saya ketakwaannya dan sucikan dia. Karena Engkau lah sebaik-baik pensuci jiwa. Ya, Engkau lah pelindung dan pemilik jiwa ini. Ya berdoa. Dan yang terakhir adalah gaul. Bergaulah hanya dengan orang-orang soleh. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang akan mengkondisikan kita untuk tetap baik. Ketika kita sedikit tersirat ada ria ya, di hadapan orang yang soleh, kita akan diingatkan secara baik-baik. Kita juga belajar dari keikhlasan dan ketawatuan mereka. Hindari pergaulan dengan orang-orang yang sok pamer, yang seluruh tingkahnya dilakukan dalam rangka pujian itu kita bisa terseret, tertantang untuk pamer juga seperti mereka. Bagaimana cara menawarkan diri kepada Ikhwan Soleh yang sudah berkeluarga? mi, gimana jawabnya? Kalau dulu agak susah. Karena malu. Karena harus tawar muka ya. "Akhik, tolong nikahi saya atau mau enggak? Jadi suami saya atau bila tidak keberatan jadikan saya istri yang kedua." Kalau sekarang ada media Tanpa harus diketahui wajahnya ya, Bisa SMS Bisa WA Bisa BBM Bisa lain Bisa inbox di Facebook Awas jangan ke wall Nanti semua orang lihat Saya gaptek Bermaksud inbox kirim ke wall Semua orang baca Ya, resiko itu mah, pastikan dulu ini ke inboxnya. Hanya pribadi orang tersebut yang bisa membuka dan membacanya. Ya, silakan tawarkan. Kemudian eh, kirim CV, CCTV, kirim kurikulum vitae yang lengkap. Nanti kalau direspon Pasti ada jawaban Kalau gak di Sabar dulu Mungkin orang ini lagi menyelidiki Siapa akhwat ini Nyelidiki ke orang kawan-kawannya Terdekat Mungkin sebulan dua bulan baru ada respon Kalau selamanya Tidak di sampai 10 tahun <laughs> Itu nasib Atau kalau umpah Terima kasih atas tawarannya, tapi mohon maaf hati saya sudah terisi full bagi seseorang. Itu juga nasib. Cari yang kedua kan daftar orang yang solai itu menurut prasangka baik kita banyak. Ada satu dua tiga empat prioritas nomor satu. Nomor satu itu lag dua. Ada seratus masih banyak alternatif. Ya itu bisalah. Cukup sampai di sini, khawatir ada pertanyaan susulan yang sejenis. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, ashadu an la ilaha ila ant, astagfiruka wa atubu ilaikum alhamdulillah, rabbil alamin, wassalallahu ala nabina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.